halo selamat siang pak Jimmy selamat siang ya silakan pak iya ini soal sudi banding kayaknya waktu DPR ini udah kelewatan、uh, minta tolong KPK turun tangan itu di, di apa u di audit jadi bukan hanya keuangannya aja tapi di audit hasilnya baik terima kasih ya baik terima kasih pak Jimmy halo pak Abu selamat, selamat siang halo selamat siang silakan pak iya inilah salah satu taktik cara ya bagaimana パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ g パパパパパパパパパパパパパパパパパ i パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ a パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ a パ a パパパパパパパパパパ a パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ g パパパパパパパパパパパ g パパパパパパパパパ t u パパパパパパパパパパパパパパパパパ nggak jelas yang abu-abu begitu aja jadi s e m u a パパパ mau bazir semua itu, itu. mudah-mudahan saja エドニシアニ、マキラマ、ウォラウォア・ラマラ、イフラジャラ。パヘンディス・ラマジアンラマジアンバすエス・ンバス・ララマウスとディ・バンディング、ボレボレアジャー、タピ、ストディ・バンディング、メマン・ブッダン、アダカジャー・ハマデンアン、パマリンタ、ディ・ナガラス・タンパー、パヤ、マレカイト、ダサンク、ナガラタス・プ bisa mengerti dengan hal-hal yang sistem apa yang mereka negara yang mereka kunjung itu lakukan kalau cuma hanya datang cuma lihat kotanya m u t e r m u t e r ke kota itu sama aja ke s u d i r m a n aja baru dia putar ke s u d i r m a n aja sama aja pak nggak bakalan ada hasil mereka nggak ngerti apa-apa nggak bakalan diterima di sana pak、ya. terima kasih pak baik terima kasih pak Henry d pak Andre selamat siang selamat siang bapak silakan pak Andre dengan komentarnya、uh... カラントカリアネミンタッドウィッドノーロープ。 sekarang yang ketiga itu dibanding ini cukup nggak uangnya ada nggak kawang jangan mikirin yang、e, itu tuh ini semua banyak ini harga yang harus di, dikirim cabai apa harga bawang semua pada naik terima kasih pak iya baik terima kasih pak Andre pak Tony selamat siang selamat siang pak ya silakan pak Tony kalau saya pribadi itu setuju ada itu dibanding tapi memang harus ada pertanggungjawaban yang jelas Tof, studi banding itu sesuatu yang positif. Yang masalahnya sekarang ini anggota DPR tidak memberikan suatu、uh, laporan yang jelas apa sih hasilnya itu, apa sih yang dapat dipakai oleh negara ini dari studi banding itu, itu yang harus penting, paling penting, gitu pak. Makasih ya. Ya baik, terima kasih. Iya ada penelpon rupanya, selamat sore Pak Sujono. 私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちは、私たちたたちは、私たちは、私 Akhirnya saya lihat dia hanya kekedutaan kesulitan yang mereka tidak bisa berbahasa tidak berca bercakap-cakap dengan orang-orang sana apa gunanya h a m p a i di sana pelanggan pelongok tidak bisa guna, guna orang untuk translator tidak ada itu kurang persiapan hanya berpoya-poya aku lihat charter ini charter itu hotel pun yang mewah-mewah aduh anggaran segitu gini aduh saya rasa Sekarang banyak di daerah yang sudah kesusahan itu Yang kerendam air, hujan, banjir, apa segala infrastrukturnya Kacau balau Bo itu uang, bo k i r t e r pikirkan untuk orang-orang itu ya. Yang lebih penting Apa yang namanya studi banding untuk kepentingan untuk membesarkan perut Caya berfoya-foya menyenangkan diri sendiri Itu、ya. namanya DPR, a p a b e gitu、ah, Malulah negara kita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 Kok heran ya perlu dipertahankan bu Masa iya gak dihapus aja Itu aja terima kasih Oke、okay. 6339160 masih kami buka untuk anda mitra bisnis Yang ingin berpartisipasi menyampaikan opini anda Kami membukanya di bisnismen opinion sore hari ini Kita menyoroti mengenai anggaran dana Lebih dari 160 miliar rupiah Untuk studi banding DPR ke luar negeri seperti ditulis media Indonesia. Audit BPK tahun lalu menyatakan pertanggungjawaban anggaran pelesiran ke luar negeri ini tidak jelas. Selain itu Indonesia Budget Center menilai hasil studi banding juga selama ini tidak efektif dan tidak pernah digunakan dalam pembahasan rancangan undang-undang. Bagaimana komentar Anda? 633-9160 masih kami buka untuk bisnismen opinion. Bapak Boni, selamat sore. Ya, selamat sore. Silahkan,、eh, Menurut saya itu anggarannya sia-sia dipakai. Karena kan masih banyak rakyat tertinggal. Memang DPR itu sarangnya koruptor. Otak koruptor semua. Terima kasih. Oke, Ibu Lia. Halo. Silahkan, Ibu. Uh, ini kan lagi tahun ajaran baru ya Boleh n gak g ya itu dananya dialihin untuk membantu orang-orang yang Anak-anak yang butuh untuk sekolah ya Daripada dipakai untuk tersirkan lebih baik untuk mencerdaskan bangsa Terima kasih Ya terima kasih Pak d e v t i a n selamat sore Selamat sore Silahkan Mbak Iya Kalau menurut saya Anggota Dewan sebenarnya kan selalu dikatakan yang terhormat Yang terbaik dan yang terkerja tapi kalau kita melihat apa yang terjadi yang sebenarnya dalam kehidupan anggota Dewa n itu sendiri, mereka melancarkan satu undang-undang yang mereka buat undang-undang itu dengan studi banding, dengan alasan apapun juga. Tidak ada satu pun statement atau satu kesimpulan yang mereka dapat dari studi banding itu yang mereka gunakan dan mereka pakai dalam membangun negara ini. Jadi jelas kalau yang dalil yang dibuat atau apapun statement yang dibuat oleh mereka, Itu hanya kebohongan publik untuk bukan mencerdaskan bangsa, tapi membodoh-bodohin bangsa sendiri demi kepentingan pribadi mereka. Saya kira itu a j a Oke, terima kasih. Ibu Lina? Ibu, s i l a k a n Ibu. b u boleh saya nyumbang saran, b u Boleh, s i l a k a n Ibu. Ini pantas banyak orang mau menjadi anggota DPR, soalnya duitnya enak sih dapetnya.、Hmm.